Assalamualaikum sederhana berita pagi edisi hari ini Sabtu 6 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah Satpam gagalkan pencurian minyak Warga benar meriah tewas tenggelam di Danau Laut Tawar Golkar belum bersikap Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambia FM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 Sudahlun pencurian minyak mentah milik PT Pertamina E.P. Rantau pada pipa distribusi kecamatan kejuruan muda pangkalan susu Sumatera Utara kembali terjadi kemarin. Namun kali ini pencurian di kawasan alur Sungai Liput itu gagal karena ketahuan oleh Satpam yang bertugas di tempat tersebut. Senior Staff Security PT Pertamina E.P. Rantau Nas Bin, menjelaskan karena curiga ada kejadian aneh pada tengah malam itu, anggota Satpam yang bertugas coba masuk ke jalur pipa tersebut baru beberapa saat berjalan petugas melihat selang plastik terbentang panjang sekitar 200 meter dan dalam kegelapan tampak beberapa orang lari ke semak-semak PJS asisten manajer L dan R Pertamina Rantau Herisim Sembiring meninjau pipa yang dibor pencuri menurutnya kasus itu telah sering terjadi Darlun Firman warga kampung Tawar Sedengi benar meriah siang kemarin tewas Di Danau Lautawar Ia dilaporkan korban tenggelam ketika sedang mengikuti acara arisan keluarga Di kawasan Bebuli, Kabupaten Aceh Tengah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah jauh hari Membenarkan adanya warga yang tenggelam di lutawar Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata Korban firman sebelumnya ikut mandi bersama temannya di Danau Lutawar Di sela-sela acara arisan Namun diperkirakan korban tidak bisa berenang sehingga tenggelam ke dasar danau Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Sudarlun penetapan Irwandi Yusuf, Nova Iryansa sebagai cagup cawagub Aceh oleh Dewan Pimpinan Partai Demokrat kemarin mementahkan isu arah dukungan Partai Golkar. Sebelumnya DPP Partai Golkar juga disebut-sebut akan mengusung Irwandi Yusuf dan menyodorkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah 1 Partai Golkar Aceh, TM Nurslif, sebagai wakil. Namun hingga kemarin partai berlambang pohon beringin ini belum juga bersikap terkait arah dukungan dan usungan mereka dalam pilkada 2017 nanti. Padahal sebelumnya DPP Golkar telah membahas soal cagup-cawagup Aceh dalam rapat internal yang dipimpin Ketua Tim Pilkada Nurdin Halid di Jakarta setelah pelaksanaan rapat pimpinan akhir Juli lalu. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera bagian utara DPP Golkar Andi Sinulingga membenarkan bahwa DPP Partai Golkar hingga kemarin belum memutuskan sikap politik mereka. Andi menjelaskan karena Irwandi Yusuf telah positif diusung oleh Partai Demokrat sebagai mana diumumkan di Jakarta kemarin, berarti saat ini hanya ada dua opsi bagi DPP Partai Golkar. Sudahlun pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh dari jalur independen Abdullah Putih Said Mustafa Usap menjadi pasangan kedua yang menyerahkan syarat dukungan masyarakat berupa fotokopi KTP ke Komisi Independen Pemilihan Aceh kemarin. Pasangan ini mengantarkan 188.458 lembar fotokopi KTP dengan menggunakan becak motor dan mobil. Sebelumnya pasangan Zakaria Saman H.T. Aledin Syah menjadi pasangan pertama yang menyerahkan bukti dukungan fotokopi KTP ke KIP Aceh Rabu lalu. Pasangan ini membawa sebanyak 154.473 lembar fotokopi KTP atau sebanyak 29 kardus besar yang diangkut dengan satu truk ke kantor KIP Aceh sebagai syarat untuk bisa maju sebagai calon gubernur dari jalur perseorangan. Abdullah Putih Said Mustafa Usap tiba di kantor KIP bersama pendukungnya yang berseragam serba putih itu sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum tiba di Kep rombongan terlebih dahulu melakukan konvoi dengan mobil dan 23 becak motor yang dihiasi bendera merah putih dari Taman Ratu Safiatuddin menuju ke kantor Kep Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah memasuki hari ketiga pencarian dua mahasiswa teknik Universitas Abulia Tama Aceh yang dilaporkan hilang Selasa sore di kawasan Pantai Lu Ketapangcut Pekan Bada hingga sore kemarin belum membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan Kasie Operasi SAR Basarnas Aceh Ibnu Haris Al Husain. Ia mengatakan mulai hari pertama pencarian dilakukan, tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, Polairut, Polda Aceh, Relawan Rapi, Nelayan dan warga setempat, serta rekan-rekan korban telah melakukan penyisiran perbukitan di kawasan Lok Ketapangcut. Namun hingga Jumat sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pencarian kembali dihentikan karena kondisi malam. Lazimnya ungkap Ibnu Haris hari ketiga dan keempat para korban tenggelam itu sudah mulai timbul ke permukaan. Namun hingga sore kemarin belum ada tanda-tanda korban akan ditemukan. Ibnu Haris mengatakan pencarian terhadap Nazril Adlani dan Said Hasmi mahasiswa Teknik Unaya itu melibatkan satu rubberboot milik Basarnas, satu rubberboot milik Ditpol Air Polda Aceh dan satu budfiber yang didatangkan petugas Polsek pekan Pekanbada dan Relawan Rapi serta masyarakat. Sudarlon DPRK Banda Aceh kemarin memediasi pertemuan antara koalisi bersama Guru Bersatu Aceh dengan Kepala Sekolah di Banda Aceh, Komite Sekolah dan Kepala Disdikpora di gedung DPRK setempat. Pertemuan itu terkait adanya dugaan pengutipan dana yang dilakukan pihak sekolah. Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Heri Julius didampingi Ketua Komisi D Faridnya Umar. Pertemuan merupakan yang ketiga kalinya. Ketua Kobar GBAC Sayuti Aulia dalam pertemuan memaparkan bahwa pihaknya mendapatkan sejumlah temuan bahwa sekolah di Banda Aceh melakukan pengutipan uang saat penerimaan siswa baru. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membeli buku, dana pembangunan, dan dana kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Sayuti, walaupun sudah ada aturan yang melarang, namun mereka masih menerima banyak keluhan dari orang tua murid tentang pengutipan biaya tersebut. Sementara Kepala Disdikpora Banda Aceh, Syaridin menyampaikan bahwa saat ini setiap sekolah di Banda Aceh telah disalurkan dana BOS untuk operasional. Dana yang bersumber dari pemerintah pusat itu langsung dikirim ke rekening sekolah dan dinas hanya berperan sebagai pembina dan pengawas. Sementara Ketua Komisi D Faritnya Umar meminta pihak dindikpora agar membuat laporan semua dana yang dikelola oleh sekolah serta meminta kepala sekolah mempublikasi anggaran serta pemanfaatannya. Dari newsroom Serambi Tanjung Pemasykian Berita Pagi edisi Sabtu 6 Agustus 2016.